Mitra bisnis Kwi Kian berpandangan, himbawan pemerintah agar para eksportir merepatriasi dana-dananya di luar negeri, hingga himbawan agar masyarakat cinta rupiah dan ramai-ramai menukarkan simpanan dolar amerikanya ke rupiah, hanya sekedar menjadi himbawan yang kurang efektif menopang rupiah agar kembali menguat terhadap dolar amerika. Menurutnya, para pemilik dana dalam jumlah besar hanya tertarik pada potensi keuntungan yang bisa diraih melalui himbawan-himbawan tersebut. Dan untuk melanjutkan bahasan atas fenomena ini segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Baik Pak Quick, apakah himbawan dan iming-iming yang dijanjikan pemerintah itu kurang benar sehingga dinilai tak akan efektif? Iya, iya ya benar tapi apa mau gitu lo. Sekarang apa orang yang punya duit itu mau mendapat bunga yang harian begitu? Tapi Pak Quick, bukankah hal itu menghasilkan keuntungan bagi pemilik dana? Menghasilkan keuntungan tetapi risiko kursnya akan ada. Dari dulu kan saya katakan, boleh aja memberi bunga 8%, tetapi kan dia mengandung risiko kurs. Ini kan sudah, kalau kita ambil potakan Rp9.000 menjadi Rp11.000, sudah banyak ruginya. Lantas apa tanggapan Bapak melihat langkah antisipasi Bank Sentral yang lebih memilih menaikkan suku bunga acuan atau BI rate? Menaikkan suku bunga supaya ramai, enggak, enggak efektif. Oleh karena, lagi-lagi, yang tertarik, terhadap suku bunga yang tinggi itu yang golongan menengah golongan yang yang nggak ngerti dah bahwa ya yang uangnya kurang cukup besar atau nggak ngerti bisa transfer nggak ngerti urusan perbankan di luar negeri yang mengerti kan mainnya kan sudah cross border nggak nggak main di sini lagi jadi BI mesti menaikkan berapa sampai mereka merasa perlu mendatangkan uangnya dari luar dimasukkan di sini gitu kan lah apa iya dalam kondisi yang kursnya nggak jelas kok akan menjadi berapa. Nah, Pak Kwi, beberapa pendapat menyebutkan kenaikan suku bunga acuan jelas berresiko khususnya bagi sektor kredit dan pembiayaan. Apa pendapat Bapak? Memang tanpa itu aja bayaran utangnya luar negeri bahkan sudah luar biasa utang luar negeri dan dalam negeri, utang pemerintah kan besar sekali. Dan uh, Iwan Jayasis itu kan terkenal ekonom sangat pandai kan. Kan dia pagi-pagi hari sudah meninggalkan Indonesia menjadi guru besar di Cornell. Sekarang dia menjadi ekonom top ekonomnya eh, bank pembangunan Asia. Dia tiga empat hari yang lalu kan memberitahu Indonesia kalau enggak hati-hati 98 bisa kembali lo. Ngomong gitu tu dia. Demikian Quickyangi. Benny Rahmadi, PAS FM.